harus berupa produk lokal. Di sisi lain, hak masyarakat sebagai konsumen harus diperhatikan juga, seperti mendapatkan kenyamanan dalam berbelanja. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Wakil Ketua Aprindo Pujianto. Pak Pujianto, apa komentar Anda? Yang jadi masalah ini sebenarnya adalah banyak yang, yang tersangkut di situ. Pertama, misalnya mengenai、eh, perilaku konsumen yang sudah berubah. itu tidak bisa d i b a s u h k a dibatasi Konsumen selalu berubah, apalagi dengan era digital, era internet, bagainya di mana pengetahuan mereka makin terbuka. satu Kedua, mengenai infrastruktur daripada、eh, pemerintah diri, di mana pemacetan、eh, bisa mendorong daripada konsumen untuk memilih yang terbaik, paling dekat dengan dia dan paling cepat. Aturan ini juga untuk melindungi produk UKM. Kita juga melihat bahwa ada retail modern yang sudah melakukan program-program bagaimana mengangkat yang tradisional.、Gitu. Yang tradisional itu perlu dibantu. Kalau kita hanya bicara, kita m e m e c a h k a n masalah, ya akan selalu n g g a k selesai-selesai masalahnya. gitu. Contoh soal saja, misalnya, untuk retail tradisional... yang melakukan pendidikan? Bagaimana mereka memilih barang? Bagaimana mereka m e m a c a n g barang? Kita bicara manajemen retail lah. Kemudian siapa yang masuplay secara rutin kepada mereka? Karena pabrikan pun ataupun distributor besar menganggap mereka itu kecil, sehingga mereka suplaynya ya asal ada a a aja gitu, tidak kontinu. Nah itu yang juga menjadi masalah gitu. Sebenarnya bisa tidak retail modern tumbuh bersama retail tradisional? Harusnya bisa kalau kita lihat di negara-negara lain dong. selalu akan begitu antara tradisional tradisional itu punya kelebihan sendiri nah, mungkin kita harus bedakan yang dimaksud dengan pasar tradisional itu apa itu pasar tradisional yang bangunan pasarnya sendiri itu tuh ada yang urusnya sendiri nah, ini tuh persoalannya adalah pasar itu mungkin sudah tidak m e m e n u h i syarat lagi karena dulu didirikan mungkin 30 tahun yang lalu sekarang mungkin sudah crowded sudah sangat parkir tidak ada k i t a t e s a k t e s a k a n mungkin di situ juga semuanya lingkungan dengan lingkungan terhadap e n d u d u k di situ perbaikan sarana itu harus dilakukan. Nah, kemudian yang disebut dengan pedagang、eh, tradisional yang tidak di pasar itu juga harus dibina gitu. Itu yang menurut saya kita semua hanya bicara tapi tanpa、eh, program yang jelas. Demikian p u j i a n t o Saya Kiki Wijaya.